Pak Handaka, apa pendapat Anda mengenai permintaan negosiasi ulang ACFTA ini? Ya kalau saya rasa ya memang kepentingan nasional itu eh, di atas segala kepentingan yang ada termasuk juga di dalam perdagangan ini namun kalau saya lihat sebenarnya bukan seluruh uh, adalah kesalahan di -nya China Asian uh, Free Trade Agreement ini karena sebetulnya dengan adanya perjanjian itu pun terbuka ekspor dari negara kita ke China jadi kita harusnya lihat hal yang positif tetapi apakah kita bisa menggunakan momentum, momentum yang sangat positif tersebut untuk keuntungan perdagangan kita itu yang harus kita cari masalahnya atau penyakitnya gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan agreement. Dan kalau saya lihat, sebetulnya peluang ekspor ke sana juga besar sekali karena populasi di e, penduduk di sana saya rasa paling tinggi di dunia ya. Jadi sebetulnya kalau produk kita bisa kompetitif, bisa diproduksi dengan murah, dengan kualitas yang baik, tentunya peluang buat kita untuk bisa memperbesar lagi ekspor barang-barang produk Indonesia ke China. Tapi saya lihat banyak sekali masalah ya, seperti masalah infrastruktur, di mana hal ini akan memengaruhi ...mengaruhi harga produksi barang kita. Dan yang paling kecil adalah urusan... Pelabuhan Merak, bagauni Merak itu aja sampai sekarang selalu antri gitu hal yang kecil aja nggak nggak diatasi gitu jadi sekali lagi saya setuju dengan mengutamakan kepentingan nasional tetapi kekurangan-kekurangan yang harus diperbaikin bukan sebagai alat untuk membatalkan peluang-peluang bisnis yang lebih besar lagi jadi e, mari kita perbaikin apa yang yang kur termasuk yang itu tadi yang kecil pun kok kita nggak bisa nanganin orang kalau dengar ada apa e, antri lagi di apa penyeberangan Dawa Sumatera ini aja udah mengangkat emosi kita sebagai pengusaha gitu loh, ini aja kok nggak beres, itu nggak beres gitu ya. Menurut Bapak, apa saja hal positif dari ACFTA ini khususnya terhadap impor barang dari Tiongkok? Kalau saya lihat, kebutuhan-kebutuhan barang-barang modal, seperti mesin, mesin untuk produksi atau bahan-bahan untuk uh, apa, memproduksi sesuatu barang yang ada di Indonesia, tentunya ini uh, hal yang apa harus kita pertahankan gitu, karena kita memang membutuhkan dan barang-barang itu ternyata bisa lebih murah sebanding negara lain. Jadi sekali lagi yang saya ungkapkan masalahnya sebenarnya ada di diri kita sendiri yaitu bagaimana kita bisa memproduksi barang dengan murah dan mudah yaitu dengan uh, infrastruktur yang lebih bagus. Anda lihat kan infrastruktur sekarang kayak apa? Dari daerah produksi pun mau kita uh, ekspor banyak sekali kendala-kendalanya gitu mulai dari tempat produksi, pengangkutan ke tempat pengepakan, pada kemudian ke tempat ekspor dan lain-lain. Dan kita saat ini hanya berpaku pada uh, ekspor yang lain seperti uh, apa namanya? bahan-bahan tambang dan produk untuk e, tambang yang lain yang yeah. lainnya. Demikian Handaka Santosa. Saya Fahmi Andrian.